sosok artis yang mampu serta bisa mengimprovement vokal dalam arti kata suaranya di KA untuk Seramania kita sambut sama-sama Ina Sama 好辣 <laughs>